Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun anda berada, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio pagi hari ini kembali kita kumpul lagi di sini tentunya di Mama dan A. Terima kasih. Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semua ya bu ya. Baik. Nih bapak ibu di sini ada yang pernah konflik sama pasangannya nggak? Wow, sering ya. Marwoto suaranya kenceng banget tadi ya, sering Mulai dari masalah kecil sampai masalah gede ya, Bu ya, biasa dia. Karena kehidupan dalam rumah tangga memang tidak selalu mulus dan kita juga harus menghadapinya bukan menghindarinya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tentang rumah tangga. Kita akan ikuti tausiah Mama tentang ujian dalam rumah tangga. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam wa ala asrohbil anbiya wa mersalin wa ala alihi wa sohbi Ujian dalam rumah, rumah tangga. Siapa diantara Anda yang dalam rumah tangga pernah ribut suami istri Ngacu. Saya. Siapa yang sering ribut? Saya. Siapa yang ribut melulu? Saya. Beda tau. Pernah ribut, <tuh> suka ribut, sering ribut, ribut melulu. Mana yang paling jelek? <tuh> Mana orangnya? <tuh> yang namanya keributan di dalam keluarga suami istri ini sunatullah. Kita bilang bumbunya pernikahan. Kalau tidak pernah ribut, gak enak dong kalau gak dibumbuin kayak sayur. Hmm. Iya gak Sekali-kali ribut boleh Asal jangan ribut melulu Jangan Anda Merasa saya sedih banget Rumah tangga Ribut melulu Jangan sedih dari zaman dahulu kala Ujian dari Allah selalu datang Anda lihat Lihat sejarah Nabi Nuh Istri dan anaknya Berontak melawan Tidak mau naik perahu karena tidak beriman Iya pak iya Iya yeah. Anda lihat Nabi Nabilut istrinya. Istrinya Nabi Lut seorang yang setuju dengan kaum suruh yang laki-laki menyukai laki-laki. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman yang namanya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut contoh manusia-manusia yang durhaka. Padahal dua-duanya baik istri Nabi Nuh maupun istri Nabi Lut di bawah pengawasan dua orang soleh. Yaitu Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Tapi mereka manusia-manusia yang durhaka. Tempatnya neraka jahat. Bayangkan istri Nabi, istri Rasul melawan. Itu istri Rasul loh. Apanya istri-istri yang seperti kita. Ujian pasti datang. Sunatullah. Kenapa godaan iblis selalu datang kepada manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Rasulullah bersabda. Yang namanya iblis singgah sananya di atas air. Lalu iblis panggil anak buahnya. Datang yang satu. Iblis tanya. Apa yang kau kerjakan hari ini? Saya menggoda anak Adam begini, begini. Ah, Belum seberapa. Datang lagi. Saya menggoda begini. Ah, Belum seberapa. Datang lagi. Apa yang kau lakukan? Iblis yang ini mengatakan. Saya tidak meninggalkan suami istri. Dalam keadaan damai, Sampai mereka terpecah belah. Lalu Raja Iblis mengatakan, Engkau lah yang paling baik pekerjaanmu. Kenapa? Yang namanya Iblis, menggoda manusia, Orang yang belum menikah, Diusahakan agar mereka berbuat jina, Berbuat dosa, Berbuat maksiat. Uh birahinya tinggi. Dipegang aja sama pacarnya ser. Sehingga mereka pengen lakukan perbuatan yang lebih daripada itu. Tidak sedikit walaupun pakai jilbab. ngerti agama mereka hamil duluan. Kenapa godaan iblis luar biasa. Namun ketika manusia sudah menikah. Sudah bersatu. Iblis datang memecahkan mereka. Rumah tangga yang terpecah. Itu adalah diberikan bonus yang terbesar oleh Raja Iblis. Artinya pekerjaan mereka sangat-sangat baik. Masalah kita lihat. Kadang-kadang. Yang namanya orang rumah tangga... ...suami ganteng, istrinya cantik. Eh, yang laki-laki pacaran sama cewek tetangga. Ada yang begitu? Ada. Eh, yang cewek pacaran sama suaminya orang. Ada yang begitu? Ada. Yang mana? Wow. Ditanya. Iblis na, eh, Rasulullah nanya. Wahai Iblis, kenapa sih perempuan yang punya suami gagah dan tampan... ...pacaran lagi dengan yang jelek Kenapa seorang laki-laki yang punya istri cantik jelita gelis kawanti-wanti endah kabinabina. Ke kenapa pacaran dengan yang lebih jelek? Kata iblis gampang Muhammad. Rasul bertanya gampangnya kenapa? Ku percantik si perempuan di mata laki-laki. Aku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Ketika orang selingkuh di ini iblis. Yang kita bilang jelek, buh paling cakep yang lain lewat yang kita bilang jelek paling cantik yang lain lewat. Makanya jangan kaget seorang laki-laki yang punya istri cantik cerita pacaran dengan yang jelek atau dengan pembantunya, jangan kaget. Seorang perempuan yang punya suami gagah tampan kaya raya tapi pasaran lagi jangan yang lebih jelek. Kenapa? Di sini iblis sangat berperan. Makanya caranya bagaimana? Kita sebagai anggota bagian dari rumah tangga tadi, sebagai istri Sebagai suami jaga iman kita. Jaga ketakwaan kita kepada Allah. Yakin dimanapun berada Allah menguasih kita. Kenapa bisa ribut suami istri? Yang pertama. Menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang. Belakang berbeda bukan perkara mudah. Beda kan? Latar belakang suami istri beda. Berbeda pendidikan. Berbeda budaya. Berbeda suku. Berbeda bahasa. Berbeda kebiasaan disatukan dalam sebuah bangunan rumah tangga. Kalau tidak ada saling gak bakalan bisa terjadi. Coba. Boleh jadi perbedaan umur yang mencolok. Boleh jadi perbedaan pola berpikir. Boleh jadi perbedaan pendidikan. Boleh jadi perbedaan wawasan. Boleh jadi perbedaan pengalaman. Atau beda ekonomi. Satu orang kaya, satu orang miskin. Atau boleh jadi perbedaan status <coughs> rakyat dengan bangsawan. Semua bisa menyebabkan keributan dalam keluarga. Maka kembali kepada kita. Kalau kita benar-benar pengen membina rumah tangga. Godaan apapun yang datang. Kita hindari dengan iman kepada Allah. Yakinkan. Kita harus memiliki empat tahabu. Saling cinta mencintai. Tawun, ta saling tolong menolong. Tasawur, saling bermusyawarah. Ta'afi, kalau ada kesalahan, saling memaafkan. InsyaAllah, walau banyak godaan yang datang kepada kita. Tetap saja kita akan bisa menghindarinya. Yang namanya masalah, bukan kita menghindari masalah. Tapi bisa keluar dari masalah yang kita hadapi karena masalah mutlak adalah hak kita yang diberikan oleh Allah buat menguji iman kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapakah diantara kalian yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang paling baik amalnya. Amin. Ya baik itu dia tahu siapa Mama. Untuk tema kita di pagi hari ini tentang ujian dalam rumah tangga Kita harus break sebentar Nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A Beraksi Kasus Lia ini banyak dialami yang lain Dua tahun belum punya anak Baru dua tahun Punya anak, tidak punya anak Bukan hak kita, hak periogatifnya Allah Anda silahkan lihat dalam Asuro 4950